Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Indonesia indosiar pun anda berada Ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir di studio Pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A Beraksi Wah masih lemas Mama dan A Beraksi Nah gitu dong Ya apa kabar ibu-ibu? Hai -ibu? Alhamdulillah Sehat semua ya bu ya Saya pakai tanya di sini ada yang tinggal bareng sama menantu? Asror. Asror. Asror ya. Iya. Atau ibu-ibu ada yang mantunya tinggal di rumah? Ada. Ada. Iya. Saya juga. Dalam Islam seorang anak wajib menghormati orang tuanya juga mertuanya. Siapapun yang lebih tua memang harus kita hormati termasuk dengan mertua. Nah ketika kita tinggal atau bertamu ke rumah mertua itu terdapat uh, adab atau etika ya. Kadang-kadang uh, karena kita sudah saking akrabnya yang tinggal di rumah mertua uh, seenaknya aja. Padahal mertua akhirnya ngomongin di belakang. Atau malah uh, karena saking gak enaknya tinggal di rumah mertua jadi semua gerakan menjadi kaku. Nah Pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti Tau Mama untuk tema kita di pagi hari ini. Adab berada di rumah mertua. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa, wa ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Adab di rumah mertua. Orang yang sudah menikah pasti punya mertua. Ketika orang baru menikah yang kebayang, kesenangan, kebahagiaan, hidup enjoy. Makanya namanya berbulan. Madu. Artinya madunya pernikahan sekian bulan. Pernahkah Anda mendengar bertahun madu? Enggak. No. Karena yang namanya madu pernikahan tidak sampai tahunan. Hanya berbulan-bulan. Gaya. Direncanakan habis menikah kita honeymoon ke Bali. Wow. Kita honeymoon ke Batam jamis Batam lah. <laughs> <laughs> Udah. Lagi honeymoon mah dunia hanya milik berdua. Wow. Yang lain cuman ngontrak. Wow. Eh pulang honeymoon ke rumah orang tua. Baru kepikiran kita harus punya tempat tinggal. Di mana ya? Kalau orang yang duitnya sudah banyak, enjoy milih rumah di mana. Hari gini mah perumahan banyak tinggal pilih. Mau real estate di mana, perumahan di mana, tinggal pilih kalau yang duitnya banyak. Minimal nyecil buat DP. Maaf dalam tanda kutip, <coughs> jangan marah. Kalau yang apanya <coughs> duit? Kenapa? Kalau yang nggak punya duit, bingung apa bingung? No. Kemana ya saya tinggal? Baru kepikiran toh, pulang bulan madu tinggal di mana ya? Apa ngontrak? duit kagak ada? Udah abis buat kemarin kawin. <tik> tinggal di rumah mertua bagaimana? Bingung dipikiri. Akhirnya mau gak mau, suka gak suka, rela gak rela, nerima gak nerima. Karena kondisi seperti ini tinggal deh di rumah mertua. Maaf. Kalau dia menantu perempuan tinggal di rumah orang tua laki-laki. Serba salah. Namanya rumah orang. Biasa tinggal sama emak, sama orang tua, sama keluarga sekarang tinggal sama mertua. Tidak sedikit antara menantu perempuan dengan mertua perempuan terjadi clash Betul? Betul. Karena masing-masing punya kebutuhan. Kata mertua, dia anak saya. Wajib bakti sama saya. Kata menantu, dia suami saya. Harus melindungi saya. Karena egonya dua, masing-masing merasa saya berhak. Saya berhak, akhirnya clash. Mertua ikut campur dia anak saya. Del, gaji berapa? 6 juta. Oke, sini. Mama yang atur. Bini kamu anak-anak sini. Mama yang atur. <tik> Hei beli beras. Beli gas. Beli bawang. Beli cabai. Beli gula. Menantu perempuan cuma dikasih buat jajan doang. 200 ribu. Kira-kira enak gak? Jadi mertua jangan terlalu ikut campur urusan anak. Apalagi anak anda sudah menikah. Doakan saja. Biar anak kita rumah tangganya benar. Tuh itu yang benar. Yang namanya kita orang tua. Jangan suka ikut campur. Kalau ikut campur anda bayangkan. Kalau anda di posisi mereka pasti tidak nyaman. Itu kalau tadi anak perempuan. Sekarang. Kalau si orang laki-laki menikah tinggallah di rumah istrinya. Satu, dua. Yang namanya laki-laki kan pitrah dasar manusia. Qawamuna, Pemimpin keluarga. Kalau kita sebagai mertua ikut campur mur, urusan anak, urusan gaji, urusan segala macam. Kira-kira mantu kita yang laki-laki nyaman apa enggak? Enggak pitrah dia sebagai seorang laki-laki yang namanya kita orang tua jangan terlalu ikut campur urusan anak yang namanya menantu tahu diri karena Anda pendatang di rumah mertua jangan berharap mertua yang beradaptasi dengan menantu tapi berpikir pakai otak yang ada di atas menantu yang wajib beradaptasi dengan mertua kita kan pendatang datang ke keluarga suami Datang ke keluarga mertua Ipar Harus siap mental lahir batin Harus tahu etika Maaf Kalau yang namanya orang baru menikah Mungkin setahun dua tahun Kan kemesraannya masih menggelegak Cuman karena di rumah mertua Kagok Mau hmm. bermesraan Di rumah mertua Takut diomelin hmm. Kagak tahu etika Tahan diri caranya bagaimana Jangan berpikir kamar di rumah mertua itu sempit, pura-pura lega aja deh. Karena kalau anda berpikir kamar di rumah mertua sempit, anda makan ati keluar sedikit, bela serba kago. Hmm. Yang serba salah lagi kalau tinggal di rumah mertua keluar sedikit diinterogasi. mau kemana? Hmm. Hmm. mau ngapain? Hmm. Pulangnya jam berapa? Aduh, emang perlu pergi ke sana? Aduh, tuh. <laughs> Bener gak? Bener. Nih Kita mertua itu bukan polisi Anak mantu izin Mama mau pergi Oh iya hati-hati ya Udah begitu aja deh Nih pada bawel sih Mau kemana kalian? Mau ngapain? Jam berapa lu pulang? Gak usah banyak omongan Biarin deh Biar mereka menikmatinya berikan kebebasan karena mantu juga kagok kalau tinggal di rumah mertua yang terlalu cerewet apalagi nih kalau anak mantu sudah punya anak Aduh. yang namanya mertua kadang-kadang ikut campur nih mantu kalau ngurusin anak begini pengalaman mama tuh waktu suami kamu mama beranak dia diurusnya begini nyapinya begini pakai pakai ininya begini terus semua diatur ya menantu juga manusia Dia pasti akan belajar. Boleh kita mengarahkan, tapi jangan terlalu ikut campur. Menantu jadi orang Jawa bilang jadi ewuh pakai ewuh, karagok serba salah di rumah mertua. Makanya saya selalu sarankan yang paling enjoy ketika kalian habis menikah, Misah rumah. Walaupun ngontrak satu kamar, tapi ada permasalahan. Kalo mertua Anda bilang, mama udah tua, tinggal sendirian, mana mama sakitan, tinggal di rumah mama aja ya. Jangan kemana-mana, serba salah. Kita kan trenyuh. Di satu sisi sebagai anak baru nikah, pengen punya rumah sendiri, punya rumah tangga sendiri. Di satu sisi wajib lagi sama orang tua. Oke, silahkan Anda tetap tinggal di rumah mereka, tapi dengan satu syarat. Mengerti bahwa dia seorang orang tua Anggaplah ibu kandung kita Jangan dia dianggap mertua orang lain Karena dia akan terluka hatinya Anggap dia orang tua kita Jangan dibeda-bedakan Walaupun memang mereka tidak melahirkan kita Berpikir Kalau saya Adipihak Insya Allah akan aman aman saja Jadi kita sebagai menantu Harus tahu etika Atau is Tinggal di rumah mertua Jangan maar -e dewe Ngono Orang Jawa Baik Nanti ibu-ibu yang ik wil zeggen, ik wil zeggen, ik wil zeggen, ik wil zeggen, ik wil Di ik Oh, kita we tien gaan, gaan we tien gaan. Als we tien gaan, gaan we tien gaan.